Mitra bisnis sebelum ini Quick Kiangi telah menyebutkan tidaklah mengherankan jika strategi kampanye pasangan Jokowi Ahok yang berwujud pencitraan sebagai figur pimpinan yang pro rakyat bawah bisa sukses mendulang suara pada pemilihan gubernur DKI putaran pertama. Mengingat, model kampanye seperti itu memang tengah berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang belum dewasa dalam berpolitik. Untuk melanjutkan bahasan atas model-model kampanye pencitraan yang sedang berkembang sekarang ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Baik Pak Kwi, apa benar model kampanye pencitraan bisa berkembang baik di tengah ketidakdewasaan rakyat dalam berpolitik? Iya betul, ya, show gitu, hmm. pencitraan, ya, sampai ada istilahnya pencitraan. Seperti misalnya, kementerian mengiklankan di TV, terus menterinya yang menjadi bintang iklan, gitu gimana itu? Terus kemudian kementerian ada, ada uh, apa, ada plakat, ya, tulisannya mari kita sukseskan ini nah, itu itu itu apa apa nih itu cuma bicara begitu aja dengan demikian terus tercapai tujuannya kan tidak kan eh, eh, tapi itu dilakukan jadi kalau kita lewat eh, kementerian kominfo gitu wah menterinya tifatul sembilan kuat deh itu kan ya. layarnya hidup macam-macam ya nggak terus menteri mengiklankan diri, sendiri you know. nah,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 Nah, steeds een soort van katakan, pencitraannya itu sudah je yaitu een menyulap manusia een Indonesia, yang rendah hati menjadi sombong. Nah, kenapa Bapak berpendapat de itu? een nah, mana van zaman sebelum reformasi, mana ada van de yang berkampanye mengatakan, van ini orang hebat, pilihlah saya van anggota baber, een ketika van masih aktif tidak pernah. van mengatakan baber, punya konsep. van ik de Konsepnya BDI ini, ini, ini itu. Tapi saya tidak mengatakan saya yang hebat. Sekarang tidak. Uang dibuang banyak sekali untuk mengatakan saya ini orang hebat. Pilihlah saya, gitu. Nah, itu kan kecuali tidak humble kan, waduh, sombongnya bukan main. Pakai chat lagi. Private chat juga lagi, pamerkan. Itu kan bagaimana? Demikian Kwi Beni Benny Rahmadi, PASFM.